Oke, okay, langsung saja artis yang satu ini asli kelahiran Kota Udang Sidoarjo, ya. Yeah. Eh, hey, tak omongi ratu seksinya Indonesia. Kasih oplok-oploknya mana untuk Lala Widi Ju Terima kasih Mas Bam